Ciptakan ...suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, saya yakin bahwa sanyar e m b a n g tidak ada tawuran betul, semuanya cinta damai betul. Sepindah malih matur s e b a d u n kepada Bapak dan Ibu Direktur Utama dari PU Kurnia Tran yang t e r hormat Bapak Haji Kurdi bersama Ibu Hajah Yuli Sekti. Lestari Bahwasannya yang dikelola bareng bersama PO Kurnia t e r a n Ini bukan hanya bus saja Tak lebih ada dari Kurnia Group Yang mengelola、uh, kapal juga ya k a m i ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak sopir Bapak Kernet, Nahkoda Yang mana malam hari ini sudah bergabung kembali bareng bersama PO Kurnia t e r a n Kagak usah banyak bicara Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik suaranya merdu lagi. Bertalenta banyak pegemarnya. Ada PO k u r n i a t r a n Ada Ramayana Merpati Suting. Elis Santika y u p a l a p a Selamat malam. p o ーコーニャークランス。 Masih banyak Si Saktas Oh si Saktas ya mas ya Elis <laughs> Kalau bareng bersama PO Kurnia Dran Wah kagak ada yang namanya saweran habis Disini tempatnya pohon uang、wow. Sampai tinggal memetik saja Bukan hanya para sopir Ibu-ibu juga nyawer semuanya <laughs> Alhamdulillah umikumi j a t i Juga mau nyawer ya